Assalamualaikum Sudarlun, berita malam medisi hari ini Minggu 23 Juli 2017 dibacakan Ardiansyah Kolam mata ikring 3 unit mobil pemadam dikerahkan Padamkan kebakaran TPA sampah ikudung Polisi tangkap pembegal pelajar di Loksmawe Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya Yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio UCT 94,4 FM Luxemame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimbabase 90,1 FM Luxemame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFN. Sudarlun kolam Matai yang merupakan objek wisata pemandian keluarga di Aceh Besar, Kering, Kerontang. Amatan Minggu siang, dua kolam di objek pemandian ini kosong tanpa air. Beberapa pengunjung hanya mengabadikan foto lantai tanah kolam yang tandus pecah-pecah akibat dilanda kemarau. Murni seorang pedagang minuman di objek pemandian Matai mengaku kondisi ini telah berlangsung sejak dua bulan terakhir. Menurutnya akibat lama tidak dihujani, mata air di pegunungan itu menjadi kering, sehingga berdampak pada keringnya kolam pemandian. Murni mengatakan kondisi ini terjadi secara alamiah dan tidak bisa dicegah, sehingga tidak ada cara untuk membuat kolam kembali terisi air. Sudarlun area timbunan sampah di tempat pembuangan akhir Ikulung, Kecamatan Jempa, Kabupaten Aceh Barat Daya terbakar sejak Sabtu sampai Minggu. Asap yang ditimbulkan mengepung pemukiman warga desa Ikulung dan sekitarnya. Asap yang mengepung juga beraroma busuk, bau khas sampah sehingga meresahkan warga. Badan penanggulangan bencana Kabupaten Abdia pada Sabtu malam mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk memadamkan api karena dinilai membahayakan warga sekitar. 1 unit mobil pemadam kebakaran kembali dikerahkan ke TPA sampah untuk memadamkan api pada minggu hari ini. Atas peristiwa tersebut, BPBK telah menyarankan instansi terkait mengerahkan alat berat ke lokasi guna mengorek sampah yang masih mengeluarkan asap kemudian menimbun dengan sampah yang lain. Hingga saat ini belum diketahui apakah kebakaran sampah pada TPA Ikulung itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Sudarlun tim gabungan Polres Loks dalam tempoh satu jam berhasil meringkus pembegal M. Hadis Mubarak asal Muara II Loks Kejadian pada minggu sitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil menangkap tersangka pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka yang juga merupakan warga Muara dua ternyata masih berusia 17 tahun. Kasat Reskrim AKP Budina Suha mengatakan barang bukti berupa sepeda motor korban dan tersangka telah diamankan di Mapolres untuk proses hukum lanjutan. Untuk diketahui, M.H.D.S. Mubarak asal Muara II Loksmawe, minggu sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di Begal. Pelaku sempat menusuk korban dengan pecahan botol sebanyak tiga kali di bagian punggung. Setelah itu langsung membawa lari sepeda motor korban. Korban pun harus mendapatkan perawatan di rumah sakit Kesrem Loksmawe. Darulun Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Yusmadi mengungkapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan mengerahkan satu unit pesawat bom air ke Aceh Barat. Yusmadi mengatakan pesawat jenis heli akan membantu penyiraman melalui udara dan kebakaran lahan gambut yang terus meluas. Dikatakannya juga heli bom air minggu langsung terbang dari Jakarta ke Aceh Barat dan pada Senin besok dijadwalkan melakukan penyiraman melalui udara pada titik api yang tidak terjangkau dengan armada pemadam. Guna diketahui, kebakaran lahan di Aceh Barat sudah meluas dan menyebabkan asap yang pekat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlon Liga Arab menyebut Israel bermain api dengan Pemasangan detektor logam yang memicu ketegangan baru di Yerusalem antara negara tersebut dan Palestina. Ketua Liga Arab Ahmed Abul Gheed menambahkan jika ada bangsa Arab ataupun umat muslim yang akan menerima pelanggaran di Yerusalem. Beberapa hari terakhir bentrokan terus pecah di Yerusalem antara petugas keamanan Israel dan warga Palestina menyusul pemasangan detektor logam di pintu masuk Haram Al-Sharib atau Bukit Bait Suci. Israel memasang detektor logam tersebut sebagai bentuk peningkatan keamanan setelah dua tentaranya terbunuh pada 14 Juli lalu. Palestina menyebut adanya detektor logam itu merupakan upaya Israel menguasai Yerusalem yang merupakan wilayah suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen. Darul Militer Suriah mengumumkan untuk menghentikan pertempuran di wilayah yang dikuasai pemberontak di Gota Timur yang terletak di dekat ibu kota Damaskus. Langkah tersebut dilakukan setelah Rusia... Sekutu pemerintah Suriah mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan pemberontak yang moderat untuk menurunkan eskalasi konflik di area tersebut. Analis memperkirakan tidak jelas apakah kesepakatan itu akan dapat dilaksanakan. Guota Timur merupakan salah satu dari empat zona deskalasi de yang diusulkan dalam kesepakatan antara Rusia, Iran, dan Turki pada Mei lalu. Dalam sebuah pernyataan militer Surya mengatakan penghentian pertempuran di wilayah Gota Timur mulai berlaku pada Sabtu siang waktu setempat. Dari newsroom Serambi Tanjung Permaskian berita malam edisi Minggu 23 Juli 2017.